dan termasuk tanda sehatnya hati anyakun asyah biwaqtihi an yadhhab dzaian min ashaddinnasi shuhan bimal. Kata Ibnu Qayyim dan termasuk tanda sehatnya hati adalah dia bakhil sebakhil bakhilnya dalam masalah waktu tidak mau membuangnya. Tidak mau membuangnya secara percuma. Yani jangan diterjemahkan bakhil secara umum ya. Yang dimaksud di sini asyahhabi waqtihi an yadhhaba sangat tidak mau mengeluarkan waktunya untuk sia-sia. Membuang waktunya untuk percuma, tidak berfaedah. Min ashadd an-nasi shuhhan bi Menjadi orang yang paling bakhil... Paling sayang... Kalau membuang waktunya sia-sia... Lebih daripada ahli dunia terhadap hartanya... Bagaimana bakhilnya mereka... Ketika mereka akan mengeluarkan hartanya... Mereka akan mengatakan... Ini adalah hartaku... Aku cari dengan tenagaku... Aku peras keringat banting tulang... Apakah aku akan keluarkan untukmu? Ketika diminta... Oleh fukuraul masyakin... Ketika didatangi oleh peminta-minta... Dia jawab begitu... Kenapa? Bakhil. Sayang ingin mengeluarkan hartanya. Dan orang-orang beriman, justru mereka lebih bakhil dalam masalah waktu tidak mau membuang sia-sia. Tapi mereka terus penuhi dengan ibadah dan amal saleh.